Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu inna anasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadhan abduhu wa rasuluh Qala allahu azza wa jalla Ya ayuhal ladhina amal uttaqullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu uttaqu rabbakumul ladhi Khalaqakum minafsi wahidah Wa khalaqa minha Zawjaha wa batha minhuma Rijalan kithira wa nisa'ah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 fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi haji muhammadin sallallahu alaihi wa ala wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kullal bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin ikhwan fi din jamaah maghrib rahimani wa alhamdulillah di malam hari ini setelah sholat maghrib kita lanjutkan dengan kajian kita terkait dengan ahkam hukum-hukum yang sebelum membahas pada terkait bulu dan sholat di sini ada sesuatu yang berkaitan ya karena sholat itu diantaranya adalah hendaknya seseorang melakukan toharoh berwudu atau mandi besar maka di sini ada beberapa yang harus diketahui oleh seseorang setelah dia mengerti jenis-jenis air maka kita masuk pada bab yang berikutnya ada qawo il hajah adab ketika seseorang buang air ya. karena ada keterkaitan ya. nah, seseorang dituntut ya, sebelum melakukan sholat harus suci ya, badan pakaian dan tempat sholat ya. nah, maka terkait badan adalah seseorang hendaknya mengerti adat tata cara etika dalam melakukan buang air Ya, barakallah. <tuh> yang pertama, di antara adab seseorang buang hajat adalah ketika dia masuk, ya, ketika dia masuk maka masuk dengan kaki yang kiri. Ya. Ketika dia masuk ke tempat buang hajat, kamar mandi, WC atau yang semisalnya maka hendaknya dia masuk dengan kaki kirinya. Kemudian ketika dia keluar maka dengan menggunakan kaki kanan. Karena yang namanya tempat buang hajat adalah tentunya tempat yang kotor. Sehingga ketika seseorang masuk hendaknya masuk dengan kaki yang yang kiri. Ya, nah keluarnya dengan kaki yang kanan. Hal tersebut dasarkan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, ya, yaitu apa doa diantaranya. Ya, doa di samping dia masuk dengan kaki kiri maka di antara etika hadapnya adalah berdoa yaitu doa yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik r.a doanya adalah Allahumma inni a'udzu Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is ya. Allahumma inni a'udzu ya Allah aku berlindung kepadamu minal khubuwsi wal khabais ya, dari yakni jin perempuan dan laki-laki ya, jin laki-laki dan perempuan karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan dua makhluk yang mendapatkan perintah perintah agama yaitu manusia dan jin wa ma khalaqtul jinna wal insa ila Liaquddun. Ya, Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar, ya, kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Ya. Sehingga di sana ada jin yang kita tidak melihat, tidak bisa me melihat. Maka ketika seseorang ingin membuka aurat, karena ingin membuang hajat, maka kita berdoa, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu Wataala. Dari aurat kita yang akan dilihat oleh makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, yaitu jin. Nah, arakalafin. Kemudian ketika keluar membaca doa, yaitu hufronak. Ya, hufronak doa tersebut <coughs> adalah Sahabiah Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan. Adapun imam yang mengeluarkan adalah Imam Abu Dawud ya. Imam At-Tirmidhi ya. Naam, beliau mengeluarkan hadis tersebut Yaitu doa dengan membaca Hufra Naka ya. Nah, ini adab yang pertama Yakni seseorang <coughs> ya. Keluar dan masuk Ada etikanya Dan ada doanya Kemudian dalam riwayat yang lain Jami' rahimani wa dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pernah bersabda ya, atau Ali ya dari sahabat Ali radhiyallahu anhu beliau meriwayat kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahasanya Rasulullah SAW bersabda Satruma rumah bainal jinni Wa aurati bani adam Ila dakhala khala Ayakula bismillah ya, Ini diantara adab juga Bismillah Allahumma ini a'udhu bika Sat bainal jin Yang menutupi Penutup diantara jin Dan aurat bani adam Ketika seseorang masuk ke dalam kamar mandi adalah dengan dia membaca bas, basmalah. Ya. Nah, jadi dia membaca basmalah dan berdoa tadi, ya. Berdoa agar dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin. laki-laki ya. ataupun perem, perempuan, ya. Naam. Ini adab yang pertama. Kemudian ada berikutnya. Ya. E, tidak boleh seseorang itu ketika ya, tidak boleh seseorang ketika masuk ke dalam masjid, eh, apa ke dalam kamar mandi atau wc, dia membawa musaf, ya, membawa al, al quran Tidak boleh seseorang ketika masuk ke kamar mandi dia membawa mushaf atau Al-Quran Atau Fikum, Yakni Sesuatu yang semisal ya, Misalkan membawa kitab membawa ya, kitab Terkait Akidah ya, misal ya, Atau dia Membawa kitab yang lain ya, Hal tersebut berdasarkan ya, Sabda Rasul S.A.W apa yang direwayatkan oleh Abu Dawud ya, Direwayatkan pula oleh, oleh Imam At-Tirmidhi An-Nasai dan Ibnu Majah ya. Kawasannya Rasulullah SAW disebutkan ya, Karena Nabi SAW Iza ya, dakhala khala'a wadha'a khatamahu Adalah Nabi SAW ya, Ketika masuk ke dalam WC beliau melepas cincinnya cincin yang dibakal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai setempel karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menulis dan ini menunjukkan keutamaan beliau tidak bisa menulisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini justru menunjukkan apa yang disampaikan oleh beliau betul-betul wahyu ya nah tidak bisa membaca tidak bisa menulis namun bisa menyampaikan Al Qur'an kalau Rasulullah SAW bisa menulis bisa membaca ya dari mana akan orang itu khawatir jangan-jangan yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah kedustaan Ketika Rasulullah SAW Allah takdirkan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, kemudian, ya, nah, Allah berikan ya, wahyu Al-Quran ini sehingga Nabi SAW menghafalnya. Maka apa yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah semuanya wahyu. Layam teku anil hawa inbuah illa wahyuha. Karena Nabi SAW tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya. Kecuali itu semua adalah wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan Maka ketika Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis Ketika ingin memberikan rekomendasi Dengan apa? Cincin yang ada setempelnya yang bertuliskan Muhammad Rasulullah Nah, Sehingga ada riwayat ketika Nabi SAW itu keluar apa? Masuk ke dalam kamar mandi atau WC cincin tersebut di, dilepas ini bisa diambil faidah rahimah, rahimah, rahimah, kita tidak boleh membawa Al-Quran atau kitab-kitab ya, yang mengandung kemuliaan ke dalam WC ya, sehingga nanti kembali kepada hukum ya, terkait dengan HP ya, HP yang ada Al-Qurannya Ya, nah, sebagian mengatakan mutlak nggak boleh, sebagian ya, menganggap itu sesuatu yang e, apa namanya ya, bukan Al-Qur'an ya semisal. Sehingga barokahlofikum ya, terkait dengan HP tersebut, ketika antum ya, bisa ya, untuk tidak memasukkan HP itu yang ada Al-Qur'an, maka jangan dimasukkan nitip ke temannya misal ya, bergantian. Namun ketika antum barakallahu fikum darurat keadaannya ya, tidak ada siapapun Padahal di tas tersebut ada uangnya ada HP yang mahal maka memasukkannya karena keterpaksaan ya wallahualam bissawab ya, nah barakallahu fik kemudian yang berikutnya di antara ada berikutnya adalah ya, hendaknya orang yang ingin buang air besar ya, atau buang air kecil ketika tidak di tempat yang tertutup, ya. ketika seseorang hendak buang air besar namun bukan di tempat yang tertutup, maka disunahkan. bimbingan ya, di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menutup diri dari pandangan manusia atau mungkin didapatkan pak tani ya di tengah sawah ya atau mungkin orang yang di gunung sana ya ini mungkin terjadi dia kepengin buang air sarah ya, atau nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yakni mereka ini ketika melakukan perjalanan panjang di padang pasir tidak ada tempat untuk menutup diri maka Rasulullah s.a.w. itu menjauh dari sahabatnya yang lain ya, menjauh e, dari sahabatnya sehingga tidak keli, kelihatan ya, nah tidak kelihatan ya. dan barakallahu fikum terkait dengan ini pula ya. ketika seseorang hendak buang air besar atau air kecil dalam keadaan tidak di ruang tertutup Jangan sampai Membuka pakaiannya Kecuali sudah Mendekati tanah ya, Artinya sudah Mulai dodok ya, Jangan posisi berdiri kemudian Dilepas ya, Ini tidak adab ya, Sehingga jangan melepas pakaiannya Kecuali dia sudah Mendekati Tanahnya ya. Naam Barakalofik <clears> Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah. Adab yang berikutnya adalah ya, hendaknya dia ketika buang air besar ya, atau buang air kecil sama saja ya, untuk Menjauhi perbuatan Menghadap ke kiblat ya, Atau Membelakangi kiblat Qib, ya, Kalau sedang buang air besar Dia tidak boleh Menghadap kiblat atau Membelakangi kiblat Qib, ya, Kalau kiblat kita Berada di barat Berarti tidak boleh seseorang itu Kencing ke arah barat Atau ke arah Timur karena kalau ke timur berarti membelakangi kib, kiblat, ya naan. Ini termasuk adab. Ya. Terlebih lagi hal tersebut ketika seseorang tidak di dalam ruangan. Ya. Karena Nanti ada pembahasan ketika ya, di dalam ruangan. Dan tentunya Barokahulah Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada ikhtilaf di sini yang lebih hati-hati bagi kita. Di dalam ruangan Ataupun tidak di dalam ruangan ya, Kita berusaha Untuk ya, Tidak menghadap kiblat Atau mem membelakangi ya. Hal tersebut berdasarkan Sabda Nabi SAW Imam Bukhari dan Muslim Mengeluarkan ya, Imam Bukhari dan Muslim Mengeluarkan Yaitu riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu Anhu Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu Anhu Beliau meriwayatkan Kala Rasulullah SAW Bahasanya Rasulullah SAW bersabda Apa sabdanya? Iza ataitum Al-gha'iqah Fala tas takbilu Al-qiblah wala. Tastadbiruha Walah Tastadbiruha Iza adaitum Al-ghaito Kalau kalian mendatangi ya, Untuk melakukan buang air besar Janganlah kalian itu Menghadap ke kiblat ya. Atau membelakai kib kiblat Walakin nasyarriku Aw gharriku Namun hendaknya engkau Hadapkan ke Yaitu Shariku auhoriku, ya, yang mana ketika Nabi SAW di sana itu ya, Shariku auhoriku berada di timur atau baratnya, karena kalau di sana kiblatnya bukan ke arah bah, barat. Ya. Mungkin yang pas kita artikan walakin Shariku auhoriku, namun cari arah yang lain. Ya. Nah, kalau Abu Ayub, ya, maka berkata perawi hadis tersebut yaitu Abu Ayyub al Ansori. Beliau memberikan keterangan Setelah Nabi SAW Meriwayatkan Ya yakni Rasulullah SAW Bersabda Kepada kita memberikan arahan Kalau kita sedang buang air Hendaknya jangan mengarah ke kiblat Atau membelakanginya Namun mencari arah yang lain Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari Memberikan penjelasan ya, Dia menjelaskan Fakodimna Asyam Maka ketika kami pergi ke Syam, ya, negeri Syam di sana, fawajadna marahidah, qad buniyat nahul Ka'bah. Kami mendapatkan mirhal ya marahid, jamak dari mirhad, yaitu kamar mandi-kamar mandi atau WC-WC, WC-WC, mirhad itu WC yang sungguh ya, dibangun menghadap ke arah Ka'bah di itu ternyata sahabat mendapatkan ya nya itu dibangun namun menghadap ke arah Ka'bah. Fanan harifu anha, maka kami memalingkan BC-BC tersebut ya, yakni apa? dirubah. Ya, dirubah. Tidak menghadap ke arah kiblat Ka'bah di sini. Wanastaghfirullah, maka kami Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Istihwa ya. Sehingga barakallahuikum Ketika seorang Buang air Besar atau kecil Hendaknya dia berpikir ya, Ini kira-kira kiblatnya mana ya. Ini sangat mudah sebenarnya Antum lihat saja ya, Mana tempat Tenggelamnya matahari Mana tempatnya terbit mata Matahari Oh itu kulon Berarti saya jangan ke arah kulon ya, Kalau pagi berarti Itu sebelah timur Kalau sore berarti barat. Maka dia mencari ya, Arah selain timur dan dan Barat ya, Kemudian yang berikutnya Di antara adab yang berikutnya adalah ya, Tidak bolehnya seseorang itu untuk kencing di lubang ya, ada lubang kemudian kita kencing di lubang tersebut ya, oh ini ada rong rong apa ini gak tau ya, mungkin rong hewan ini atau itu maka termasuk di antara adab kita itu ya, jangan mengencingi lu, lubang Ya. Naam. Jangan mencingil lubang. Kenapa demikian diterangkan Baraqlofik? Anna nabiyya naha ayyubala fil hujri ya. Kila lil qatadah famabdul hujri ya. Qala yuqulu innaha masakinul jin ya. Wasya nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita kencing yaitu kencing kita diarahkan ke lubang kenapa demikian ya, ditanyakan ya, kepada kota dah maka dijawab oleh beliau ya, bahwasannya lubang itu adalah tempat tinggalnya jin ya, tempat tinggalnya jin sehingga mungkin kita pernah mendengar fikum. Ya, ada orang yang e, ketika kencing mungkin tidak berdoa, ya, tidak mengerti arahnya dia sembaran kencing, ternyata ya, dia kesurupan. Ya, kesurupan tidak bisa kencing atau sakit, ya, karena apa? Ternyata diganggu oleh jin. Ya. Mungkin dia kencing di lubang yang di situ ada jinnya, ya. Nah, ada jin, jinnya huruf kalafik. Ya. Ada nah. berikutnya, jamarahimaniurahimakuloh. Di antaranya pula, tidak bolehnya seseorang kencing untuk menghadap ke Arah datangnya angin ya. Kencing Menghadap Ke arah Datangnya angin ya. Ini juga termasuk Dari adab Kenapa demikian alasannya Karena Mengkhawatirkan Sekali Tika antum kencing ya, Apakah dodok ataukah berdiri Apalagi antum di luar ya, Tentu ini gambarannya di luar ya, Tidak dalam uh, Ruang tertutup Maka ketika antum ya, Kencing Kemudian menghadap ke arah datangnya Angin Sangat memungkinkan sekali Ada percikan-percikan Air kencing yang akan Mengenai badan kita ya, Atau akan mengenai Pakaian kita yang mana ini adalah Sesuatu yang na, najis ya, Sesuatu yang najis ya. Sehingga termasuk adab para Dia tidak kencing Menghadap Ke arah datangnya ah, Angin ya. Demikian Ini terbukti ya, Ketika seseorang ya, Meludah misalnya Motor ini sekedar pendekatan Pemahaman Antum kalau meludahnya ke depan, kena kita. Ya, naik motor antum ke depan, mesti akan kena ke ke kita. Ya, nah, kalau ke samping baru enggak, mungkin orang yang di samping kita. Ya. Nah, baru kalau kemudian yang berikutnya termasuk dari adab, bagaimana? Ketika seseorang itu kencing ya, Dengan apa dia untuk e, ceboknya ya. <tuh> Maka seseorang ketika cebok istinja atau istijmar Itu menggunakan tangan kirinya Dan dia tidak boleh ya, cebok atau istinja Dengan menggunakan tangan yang kanan ini menunjukkan Begitu perhatiannya Islam dengan Etika ya. Dibedakan tangan kanan Adalah untuk hal-hal yang baik Sedangkan tangan kiri ya, Untuk hal-hal yang kotor ya. Yang kanan dipakai untuk makan Untuk minum ya. Yang kiri khusus Untuk terkait dengan Hal-hal yang kotor Coba kalau kita tidak bedakan ya. Terserah Anda mau makan dengan tangan apa Sebagaimana mau cebok dengan tangan apa Terserah ya. Kalau ini dibebaskan ya, Kita tidak tahu ya, Apakah kita tadi bersih apa tidak dalam istinjaknya Kemudian ternyata najisnya ya, termakan Bakteri, kuman itu termakan Dengan dipisahkan yang kanan dan yang kiri Ini akan Menjadikan efek yang ada hikmah yang terbaik Nah, Sehingga penyakit Yang memang tidak bisa hilang begitu saja dengan sekedar air Tidak akan termakan oleh Atau tidak masuk melalui mulut kita Nah ini mungkin hikmah yang lain Namun Islam barakallahu fikum membedakan ya. ini enggak bolehnya seseorang untuk melakukan istinja atau mengusap kemaluannya dengan yang kanan. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan ya. bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum fala yakhudanna zakarahu biyamini walayastanjib biyamini." Ya, kalau salah seorang dari kalian dia kencing, jangan dia memegang, mengambil kemaluannya dengan tangan kanannya, ya, jangan. Dan jangan pula dia itu cebok dengan menggunakan tangan kaki kanan. Nah, ambar kalafik. Karena tadi, ambar ada yang pertama ketika seseorang melakukan ini bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada pun hikmah yang lain barangkali tadi. Kalau dinilai dari si kesehatan, Maka dengan dibedakan tangan kanan untuk makan dan minum, Atau yang baik-baik kemudian yang kiri terkait dengan yang kotor, Sehingga akan memungkinkan sekali, Kita terhindar dari penyakit yang membahayakan diri kita, Dengan sebab mencampur andukan pemakaian tangan-tangan kita. Barakallahu'alaikum. Ya kemudian jamaur rahim ya. ada berikutnya adalah ya, hendaknya atau ya, diantaranya adalah ketika seseorang sedang buang air besar atau kecil ya, ternyata ya. ada Orang yang memberikan salam kepada kalian, ya. naam. Mungkin terjadi ini sehingga ada adab diantaranya adalah seseorang tidak berbicara ketika sedang buang air ha, h uh, buang hajat. Ya. Ada adab dia menjauhi ya. tidak melakukan berbicara ketika sedang buang h ha, hajat. Karena ketika seseorang melakukan hal tersebut akan sangat mungkin, ya, saudara kita nggak ngerti, antum ada HP kan begitu di kamar mandi. Assalamualaikum, ah antum bingung ini, mau jawab apa nggak? Kalau dia tidak melanggar adab yang pertama, itu berbicara, hmm. diem ketika sedang buang air besar atau air kecil, selesai ini. Ya, nah, namun akan sangat mungkin, ya, antum buang air besar atau kecil di luar, nggak tahu. Orang ya, sedang buang air besar atau kecil Orang lewat Kemudian salam ya, Maka yang demikian ya, Seseorang Tidak boleh menjawab salamnya ya, Diam saja Sebagaimana diriwayatkan oleh Memuslim Fakat mara rajulun Wa nabi salallahu alaihi salam Yabun Fasallam alaih falam ya ruda alaih Faqat marar ada seseorang yang melewati Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam ada seseorang yang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yabul dan Nabi sallallahu alaihi dalam keadaan sedang melakukan kencing ya na'am orang tersebut memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi kemudian Nabi sallallahu alaihi diam saja ya Sehingga tadi kalau kita sedang Anggaplah ada HP mungkin ya, Nah Kemudian lebih selamatnya Jangan diangkat dulu ya, nah, Ini mungkin terjadi ya, Nah sehingga tidak boleh Seseorang menjawab salam Dalam keadaan Dia sedang Buang air kecil Atau buang air Besar ya, ya, Barakalavikum Kemudian yang berikutnya jamrahimani rahimaku Rahim Allah. Tadi beberapa adab terkait dengan seseorang mau buang air besar. Maka di sini ada kaitannya adalah kita harus mengetahui ada beberapa tempat, ya, ada beberapa tempat yang seseorang tidak boleh ya, kencing atau Buang air besar Di tempat-tempat ter, Tersebut ya. Di antaranya adalah Tori kunas ya. Seseorang itu tidak boleh kencing Di jalannya manusia ya. Kita mengerti bahwasannya Yang namanya air kencing Kalau dibiarkan akan menimbulkan Bau demikian pula Yang namanya BAB ya. Ini kalau dibiarkan menimbulkan ba bau ya. Maka ketika seseorang itu kencing di tempat lewatnya manusia ya. Di jalan setapak misal pertigaan, perempatan Maka setiap orang akan mendoakan kejelekan ya. Setiap orang akan mendoakan kejelekan kepada di, dia Ya. Ayah barakallahu fik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqullaini, ya. La inaini. Qalu wa malla'ani ya Rasulullah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hati-hati kalian, takutkah kalian dari Ya, dua orang yang dilaknat, maka sahabat bertanya siapa itu ya, orang yang akan mendapatkan laknat. Nabi saw bersabda: Allah dia takholafitorikinas, awfidil ya, lihim, yaitu orang yang dia itu buang air, ya, buang air besar di jalan manusia atau di tempat berteduhnya. Ya, Rawuh muslim. Sahabat Abu Hurairah mengeluarkan, ya, meriwayatkan, kemudian Imam Muslim mengeluarkan. Ya. Jadi dua keadaan manusia yang akan mendapatkan laknat dari orang lain adalah orang yang dia buang air besar atau kecil di jalan manusia atau di tempat berteduhnya. Ya. Nah, di kubuk antum kecing di situ. Di halte antum kecing di situ. Ya. Nah, ini akan mendapatkan laknat. Mesti orang yang di situ akan melaknat, ya. mendoakan kejelekan kepada orang tersebut. Ya. Naam. Kemudian yang kedua ya. sama tadi. Azilun Nafi kal hadaik wal marofiki al amah. Hadisnya tadi sama. Ya. Satu rinciannya seperti ini, yaitu di tempat berteduh yang bermanfaat seperti kebun, ya, gubuk tadi saya gambarkan di, kebuk, di gubuk misal, atau di tempat pertemuan e, para petani ya, biasanya ada rumah khusus pak tani di situ kumpul mungkin untuk berteduh ketika tiba-tiba hujan, nggak ya, punya gubuk atau mungkin naruh sepedanya atau mungkin naruh pupuknya. Ya, ini tempat berteduh, gubuk ya, Atau mungkin yang lainnya ya. Yang jelas disitu tempat berteduhnya manusia ya. Ini tidak boleh Nah tadi halta atau yang semisalnya Ini tidak boleh seseorang kencing atau BAB di tempat ter tersebut ya. Kemudian yang berikutnya adalah Tahta Asyajarati Al-Muthmirah tidak boleh pula seseorang itu untuk buang air besar atau kecil di bawah pohon yang ber berbuah. Nah, sehingga kalau antum mau kencing, pada Allah di luar ya, Jangan di pohon yang sedang ber berbuah. Ya. Nah, mungkin faedahnya banyak. Karena akan sangat mungkin tadi dengan pohon itu berbuah, manusia akan berkumpul di situ. Ya, entah memanennya, ya, entah mungkin ada buah yang jatuh. Ya. Kalau ternyata buahnya mahal, nah, kira-kira kalau ada durian, ada orang BAP di situ jatuh. Antum ambil nggak? Ambil ya karena mahal. Karena durian montong harganya sampai dua ribu, kebetulan bisa dicuci. Nah, ini misal saja. Lah kalau buah itu sesuatu yang tidak berkulit, ya. misalkan jambu citra jatuh di PAP tersebut, ini kan eman-eman atau anggur jatuh di situ eman-eman. Ya. Namun terlepas dari itu semua, Barokah Luvik, yang jelas diantara bimbingan Islam seseorang tidak boleh untuk buang air ya, di tempat pohon yang berbuah ya. Nah, ayah barakallahu fikum kemudian yang berikutnya ya. adalah ya, tidak boleh seseorang untuk kencing di air yang tidak mengalir dia kencing di air yang tidak mengalir ya. Tidak ada kaitannya besar atau kecil ya. Anggaplah sumur anggaplah ya. Sumur Ini tidak mengalir Karena mengetuk ya. Kalau tuknya besar mungkin diambil Sebentar akan ada lagi ya. Kalau tuknya antara pengambilan dengan pengeluarannya lebih sedikit mungkin diambil hampir mau habis baru muncul pelan seperti itu ya maka diantara bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang tidak boleh kencing di air yang tidak mengalir ya karena yang jelas ya marhamah neurahimakum air adalah kalau kita bisa mengambil istilah slogan ini sumber kehidupan semua makhluk mesti membutuhkan air Apakah manusia Apakah binatang Apakah hewan Bahkan ya, Pohon-pohonan itu sendiri membutuhkan A, air ya. Naam. Bagaimana kalau ternyata Air yang menggenang tersebut ya, Diminum oleh binatang ya. Ya. Bagaimana kalau Diambil oleh manusia dan lain sebagainya Maka diantaranya adalah Bimbingan Islam ini tidak boleh Seseorang Yakni Kencing di tempat Atau di air Yang tidak mengalir Belik misal atau sumur ya. Karena Nabi SAW ya, Bersabda Menerangkan hal tersebut ya. Naam Yaitu Sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan Ani Nabi saw. Anahu ya, bahawa Nabi saw. naha melarang. Anil bauli filmak iraqid. Ya, dari seseorang kencing ya, di air yang tidak mengalir. Ya, rawahu. Muslim ya. Rawahu Al-Bukhari ya. Jadi makna Rokit asakinul as ladhi la yajri al Rokit adalah Asakinul as ladhi la yajri Air yang tidak mengalir ya, nah. Namun ini pun Bukan berarti Fikum. Kalau ada air yang mengalir Antum boleh Kencing ya. Tidak juga demikian yang jelas tadi bahwasannya yang namanya air adalah sumber kehidupan ya. Yang namanya air adalah sumber kehidupan sehingga hendaknya dijaga dari sisi kebersihan dan kesucian. Dipakai untuk makan, dipakai untuk minum, dipakai untuk mencuci, dipakai untuk mandi, dipakai untuk berwudu dan lain sebagainya ya. Yang namanya air kencing dan air buang uh, air besar, PAB itu sesuatu yang najis. Ya. Nah, padahal kita umat Islam diperintahkan untuk menjaga kebersihan, menjaga kesucian ketika mau naam sholat. Ya. Walaahu alamiswa. Ini jamrahimani wa alaikum aloh uh, beberapa perkara yang Masuk dalam Adab-adab Dalam buang air besar Atau buang air kecil ya. Nah Kemudian Jawa Rahim ya. Kita masuk Kepada pembahasan berikutnya ya. Yaitu Al-Istijmaru wal istinja u. Ya Masuk kepada bab yang berikutnya Yaitu Al-Istinja wal-Istijmar Al-Istinja Itu diartikan dengan Cebok ya. Yakni Bersuci namun dengan Menggunakan air ya. Sehingga Al-Istinja Bersuci namun Dengan menggunakan air Yang sering dikenal oleh kita adalah cebong. Kemudian wal istijmar ya, Yaitu bersuci Dengan menggunakan batu Atau yang Semisalnya ya, Kayu mungkin Atau kain ya, Atau kertas ya, Ini Disebut dengan istijmar ya, Dia bersuci Namun tidak menggunakan Air Air Ayah Barakalofik ya. Maka ada kaitannya Setelah seseorang mengerti adab ya, Dalam buang air besar Ataupun kecil Sehingga di sini harus mengerti ya, Tata cara Etika seseorang Cebok atau istijmar Istijmar itu ya, Kalau gak salah Orang Jawa itu Mengatakan peper ya Pernah dengar? Pernah ya. Jadi istilahnya peper Jadi dia cepok namun tidak menggunakan air ya. Ini istilahnya begitu ya. Al-Baul wal-Kha itu Najasani ya. bahwasanya al-Baul Air kencing Atau wal-Khaid eh ya. e, -e otoran manusia itu dua-duanya najis ya. dan keduanya itu akan wayula visani ya. wal wa yula visani akan mengotori badan kita sehingga faajibu izala tuha. wajib hmm. untuk seseorang menghilangkan ya, itu semua enam ya. Watan divu makrojihabah dalfirahi min kodoh ilhajat ibi'ihda ya. torikain. Dan hendaknya seorang menghilangkan dan membersihkan dari tempat keluarnya keduanya tadi ya, najis tersebut ya, baik besar ataupun kecil setelah seseorang selesai buang hajat dengan dua cara ya, dengan dua cara. Yang pertama adalah al istinja, wahwatandifu makroji al bauli awil khaiti bil maikhata ta ya. zula ya. an najasa, yaitu membersihkan dari tempat keluarnya air kencing atau tempat keluarnya kotoran dengan air sampai hilang najis. Ya. Nah, kalau tidak sekali belum bersih Maka dicepokin lagi. Ini menggunakan air disebut istinja. Adapun al istijmaru wahwatandifu makrojil bauli awil khayati bil ahjari awil mana dili wanahliha hatata zula anajasa. Adapun istijmar, yaitu membersihkan tempat keluarnya air kencing atau tempat keluarnya kotoran. Dengan menggunakan batu-batu, ya. Nah, nanti dirinci lagi ya. batunya berapa dan sebagainya pada pembahasan berikutnya. Ya. Atau dengan kain, ya. almanadil yaitu sapu tangan kain, atau yang semisalnya, berarti tisu, ya. atau mungkin kayu atau apa yang bisa menyerap air kencing tersebut, atau bisa menyerap Ya, ya ini kotoran tersebut. Al ashshaulati ya al istijmar rubiha ya kulu munawdavin, mubahin, mislu al ahsyar. Nah, sesuatu itu yang boleh untuk melakukan istijmar adalah sesuatu yang Bisa membersihkan dan mensucikan dan sesuatu itu boleh-boleh saja. Ya. Nah, sesuatu itu bisa membersihkan dan dia suci, ya, datnya tersebut dan sesuatu yang boleh seperti, ya, yaitu apa? Al-ahjar batu. Ya. Nah, atau di sini kain. Sehingga nanti Barakalofikum Ketika itu sesuatu yang Memang ada larangan Menjadi tidak boleh ya. Menjadi tidak boleh Seperti diantaranya adalah Makanan ya. Makanan itu tidak boleh untuk Istizmar Tergambar apa? Tidak sama kita kalau makan itu buat istizmar Mungkin di kita Tidak tergambar ya. Namun Ya, bagi sebuah tempat yang memang makanannya bisa dikeringkan, ya, roti kering misal, ya, ini tidak boleh seseorang itu istijmar dengan barang tersebut. Ya. Nah, karena pernah ada riwayat bahwasanya ketika ada seseorang itu mau, ya, peper, ya, istilahnya atau istijmar dengan batu atau yang semisalnya ini ada yang mau menggunakan tulang maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tulang adalah makanan saudara kalian yaitu jin. Ya, nah, ayo waroh kalafik. Ya. E, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah sudah salat isya. Lanjutan berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala kurang lebihnya kita mohon maaf subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi